「ごちそうさました」 何で私が教えてくれるの何で私が教えてくれるの何で私が教えてくれるの私が教えてくれるの私が教えてくれるの私が教えてくれるの私が教えてくれるの私が教えてくれるの私が教えてくれるの私が教えてくれるの kalian bisa langsung download aplikasi ini In, enggak, enggak, enggak. aplikasi ini di Play Store dan itu gratis nggak bayar nggak bayar oke jadi itu rekomendasi dari aku、eh, ah. makasih oke、okay, jadi aplikasi ini bisa menerjemahkan lebih dari 108 bahasa bisa mentranslir lewat、Koma、kamera handphone dan bisa lewat k o p i Google dan disini fiturnya lengkap ada artikel dan ada game-game di dalam aplikasi oke、okay, bye bye